Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini Kamis 25 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah Warga Bukit Master terkurung akibat meluapnya Krumeki Polsek Bandar 2 ringkus pelaku pencuri sepeda motor Rumah warga Trumon tengah rusak di Puting Beliung Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Dalun sebanyak 65 kepala keluarga atau 500 jiwa warga Gampung Bukit Mas Mekik, Aceh Selatan terkurung akibat meluapnya kerung Mekik pasca diguyur hujan lebat 3 hari terakhir. Isuan Dianto, pemuda Gampung Bukit Mas mengatakan hujan lebat telah berdampak meluapnya aliran kerung Mekik sehingga akses dari Gampung Bukit Mas ke Jambu Papan putus total. Bahkan sudah 3 hari anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah. Sementara proses rehab jembatan penghubung antara Gampung Jambu Papen dan Gampung Bukit Mas kecamatan Mekik kini menuai masalah bagi masyarakat. Pasalnya pembongkaran jembatan gantung darurat yang dilakukan pihak rekanan seminggu yang lalu telah berakibat terisolirnya masyarakat Gampung Bukit Mas. Warga berharap pemerintah cepat mengatasi masalah ini, terutama menyangkut dengan siswa yang pergi ke sekolah. Paling tidak ada jalur penghubung darat sehingga masyarakat Gampung Bukit Mas tidak lagi terisolir sambil menunggu rampungnya pekerjaan jembatan. Sudah tim gabungan Opsional Intel bersama Reskrim Polsek Bandar 2 PD selasa malam meringkus pelaku pencurian sepeda motor bernama Joni Bin Junaidi, 18 tahun, warga Pulaui, Kecamatan Tangsi, PD. Polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Kapolsek Bandar 2 AKP Mandani mengatakan awalnya polisi menerima laporan bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu yang diparkir di Ruko Tabina di Gampung Ulegle, Kecamatan Bandar 2, Pidicaya, Raib. Dari laporan ini tim gabungan melakukan penyelidikan di lapangan. Dari hasil olah kejadian perkara serta keterangan saksi ternyata pelaku pencurian sepeda motor adalah Joni, warga Gampung Puloi, Kecamatan Tangse Pidi. Pelaku masuk ke ruko itu pada Senin dini hari dengan cara membuka pintu ruko dari belakang. Setelah berhasil masuk ke dalam ruko, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor. Polisi akhirnya berhasil mendeteksi pelaku dan menangkap pelaku di Kede Ulegle, Pidicaya, tanpa perlawanan. Kini pelaku telah ditahan di Mapolsek Bandar 2 guna menjalani pemeriksaan. Dalun rumah milik Muzakir Walat, 46 tahun warga Gampung Ladang Rimba, Trumon Tengah, Aceh Selatan, rusak di terjang angin puting beliung selasa malam. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Aceh Selatan, Rahmat Humaidi mengatakan saat kejadian korban dan keluarganya berada di rumah. Namun kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya di bagian atap rumah korban yang rusak parah akibat terjangan angin puting beliung. Tim BPBD Aceh Selatan telah turun ke lokasi mengecek kondisi rumah korban yang tertimpa musibah tersebut. Rahmat Humaydi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Ia berpesan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Demikian juga kepada nelayan tradisional untuk tetap mengutamakan keselamatan saat turun ke laut. Bahkan hingga saat ini cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang terus melanda beberapa kabupaten di wilayah Aceh. Kondisi tersebut telah mengundang terjadinya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan rumah. Sudarlun saluran irigasi terletak di gampung Dalung Tebing dan Cotgeduk Kecamatan Pidi Kabupaten Pidi kini tersumbat sehingga menghambat petani saat menyuplai air ke sawah. Bahkan petani di dua gampung itu sering merugia akibat hasil panen yang gagal. Muspika PD yang terdiri dari Camat PD Jafarudin, Kapolsek PD Ibtu Khairul Ansar, dan, dan Ramil 04 PD Kapten Putut Arianto kami sepagi meninjau saluran di gampung Dalung Tebing yang tersumbat. Kondisi ini membuat areal sawah di Dalung Tebing dan Cotgede tidak bisa dialiri air. Sehingga hamparan sawah seluas ratusan hektar di kiri kanan saluran dibiarkan terlantar. Sementara Camat Pidi Jafarudin mengatakan saluran irigasi di Gampung Dalung telah lama tersumbat sehingga petani kesulitan menyuplai air ke persawahan saat musim tanam padi. Petani mengeluhkan dengan kondisi saluran yang tidak berfungsi. Karena itu perbaikan irigasi tersebut sangat mendesak dan harus menjadi prioritas instansi terkait. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu Kobar GB Aceh Singkil M. Najur mencabut gugatan di PTUN Banda Aceh. Lantaran pihak tergugat Pemkap Aceh Singkil bersedia mengembalikan yang bersangkutan pada profesi awal sebagai guru. Sebelumnya Najur dimutasi dari guru SMP Negeri 2 Singkil menjadi staf kantor camat Pulau Banyak Barat. Keberadaan atas mutasi ini Najur lantas melayangkan gugatan ke PTUN Banda Aceh. Namun setelah Pemkab Aceh Singkil bersedia mengembalikan dan yang bersangkutan pada profesi awal sebagai guru, Najur pun mencabut gugatan di PTUN Banda Aceh. Najur mengatakan pencabutan perkara dilakukan karena adanya kesepakatan damai dibuktikan dengan Pemkab Aceh Singkil sebagai tergugat menyerahkan surat keputusan pengembalian dirinya menjadi guru. Ketua Kobar GBAC Sayuti Aulia menyambut baik upaya damai yang telah disepakati kedua pelah pihak. Ia berharap Aceh Singkil ke depan berhati-hati dalam memutasi guru agar tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. <Sukur> Gerlun Saidi Bin Amin, 48 tahun warga Pulau Masjid Kecamatan Tangsepidi, sejak Rabu kemarin dilaporkan hilang di hutan Kerungsikula saat mencari rotan. Hingga saat ini korban belum ditemukan oleh warga yang melakukan pencarian. Zulkifli 25 tahun rekan sejawat korban mengatakan Saidi dan dirinya pergi ke perbukitan hutan Krungsikula untuk mencari rotan Rabu pagi sekitar pukul 0600 waktu Indonesia Barat keduanya berpencar di hutan belantara tersebut namun hingga Rabu sore Saidi tidak kunjung kembali ke tempat istirahat atau gobu darurat yang ada di kawasan hutan karena takut terjadi sesuatu terhadap Saidi kemudian Kifli dan Sabirin dan Marzuki sepakat mencari korban di hutan Sementara pencarian tidak membuahkan hasil hingga malam hari. Pencarian kembali dilanjutkan Kamis pagi oleh sejumlah warga desa, namun keberadaan Said tidak diketahui. Bahkan hingga saat ini korban belum kembali ke rumah. Pihak keluarga pun memutuskan melaporkan kejadian ini pada Polsek dan Koramil Tangsi. Jalun sejumľa siswa dari beberapa SMA dan SMK de Biren kamis pagi terjaring Razia operasi simpatik yang dilaksanakan jajaran Sarlantas Polres Biren di kawasan Cotgapu. Mereka yang terjaring karena tidak memakai helm dan tanpa melengkapi surat kendaraan. Amatan di lapangan Razia melibatkan puluhan anggota Sarlantas di kawasan Cotgapu. Petugas menyetop berbagai jenis kendaraan yang melintas dan memeriksa surat-surat. Bagi yang tidak membawa surat kendaraan dan memakai helm langsung ditilang. Umumnya yang terjaring razia adalah siswa SMA dan SMK. Beberapa anggota Satelantas kemudian mengingatkan mereka untuk tidak lupa menggunakan helm dan lainnya. Sementara Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan, ada belasan kendaraan ditilang karena tidak membawa kelengkapan surat. Sedangkan bagi siswa yang terjaring razia, tahap pertama hanya diberikan peringatan. Satelantas Polres Biren menggelar razia operasi simpatik mulai 25 Agustus hingga 13 September mendatang bagi pengendara diminta untuk melengkapi surat dan atribut kendaraan apabila tidak ingin ditilang. Dari Instrum Serambi Tanjung Permaiskian berita malam edisi Kamis 25 Agustus 2016. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm Ďakujem za